Allah berfirman dalam Al-Quran Alhamdulillahirrahmanirrahim Apapun ada pasangannya Konsep jodoh dalam Islam Akan kita bahas secara sederhana Diri salah hati Jodoh Apapun ada jodohnya Maaf Segala puji bagi Allah yang menciptakan Apapun berpasang-pasangan Ada langit, ada bumi Ada bulan, ada bintang Ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur, ada laut, ada darat Orang, hun, orang humoris bilang, hansip saja ada jodohnya No jodoh hansip, dream Hansip manjeng dream, dinu hajat, dinu maut kaya. Maka konsep jodoh dalam islam jelas sudah diatur apapun Inna kulla syayun holaqnahu kodar Maka jangan takut ketika ada eh, rasa terlambatan jodoh Bukan muka yang salah, mungkin kategori anda masuk komunitas GGM dan Tengganteng ganteng mubazir. Dekati Allah yang memberikan jodoh. Ya. Nanti Allah permudah percepatan hadirnya jodoh. Maka, holakna kumaju aja apapun dipasang-pasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa sendiri, tidak ada istilah jomblo. Kalaupun mau jadilah jomblo syariah. Sendiri tapi selalu dekat dengan Allah. Jomblo fisabilillah yang tidak pernah menjauh dari Allah. Ada sebuah kisah keren Dalam perjalanan tarikh Islam Ini aktivis masjid orangnya Selalu ada di masjid ikut kajian Siapapun yang ngajarnya, syekhnya Lalu dibully sama temennya Kamu mah ganteng Tapi belum dapat pasangan katanya di sini akhwat banyak Sahabat pemirsa salah hati Orang itu ternyata bukan idealis Nyari yang feel-nya sama, tujuannya sama, visi misinya sama. Ini catatan, jarang dibahas. Jadi ngambil jodoh itu bukan sekadar teman hidup, karena kalau hanya nikah, binatang pun menikah. Kita nikahnya mau dibawa kemana? Nah, ini namanya Nazmudin, sometnya Asaduddin. Jadi kamu pengen jodohnya seperti apa? diberi yang gini salah, dikasih yang gini nggak mau, dikasih anak raja ditolak punya nyari jodoh yang bagaimana dengan jodoh yang Allah pasangkan denganku Lalu lahir keturunan dari jodohku itu yang bisa membebaskan Al-Aqsa Artinya ini orang pisioner Tiba-tiba jawabannya ada di doanya Maka maaf kalau aku tidak mengejar fisikmu Wahai para lawan jenisku Yang aku kejar bukan fisikmu dan wajahmu Aku hanya meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan robku Benarkah engkau adalah jodohku? Nah, ini dibuktikan oleh Najmuddin. Ketika ikut kajian lama pencarian ternyata dipertemukan oleh Allah di rumahnya. Terdengar suara seorang akhwat di mihrab masjid yang syekhnya sedang kajian. Lalu si akhwat ini bicara syekh, "Laki-laki yang engkau tawarkan untukku aku tolak." "Kenapa, ukhti?" "Karena wajahnya boleh ganteng tidak ada agamanya." Lalu, "Siapa laki-laki yang kau cari?" kata syekhnya, "Ukhti itu." Aku mencari bagaimana lahir dari suamiku nanti Anak yang bisa membalaskan Palestine Ini jawaban doang untuk Najmudin Mirsari Salahati Tahu siapa Najmudin? Dia adalah ayahnya Salahuddin Al-Ayubi Yang hapik dalam mencari jodoh Tidak hanya berjodoh di dunia Tapi dia juga mengharapkan Berkumpulnya di akhirat Untuk mengamalkan Bagaimana dirinya dan keluarganya Selamat dari api neraka Artinya bangun Konsep perjodohan dalam Islam yang dengan kita dijodohkan oleh Allah itu Terbangun keriduan Allah Syakinah, mawadah, wa Tapi fenomenanya tidak semudah apa yang kita pikirkan Maka sahabat pemirsa Salahati, Kinah bukan masalah enteng Kalau tidak ada pemahaman agama Di dalam pencarian jodoh awalnya Maka Islam menyiapkan konsep bagaimana perjodohan dalam Islam Maka kata eh, Nabi Yullah Muhammad SAW Kahul mar'ah, nikahi olehmu yang akan kau nikahi Li'arbain, empat hal Satu lima liha, lihat hatanya, Dua lijamaliha, lihat kecantikan, kegantengannya Liha sabiha, turunannya Yang Nabi tekankan, yang tiga itu enggak pakai dalil nyari sendiri karena insting Yang Nabi tekankan, lihiniha Agamanya Fadfar bidatiddin Perhatikan unsur agamanya Taribat yadak, karena itu yang akan menentukan Indahnya Perjodohanmu dari dunia sampai akhirat Kau hasanah di dunia Kau hasanah di akhirat Dengan jodoh yang kita ikhtiari di dunia Allah, -usah. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan Dengan tabiat yang berbeda Jangan lupakan Islam punya konsep Karena Islam itu izmal detail Termasuk tentang bab item pencarian jodoh Tadi Nabi katakan lihat wajahnya Lihat hartanya lihat keturunannya tapi ini bukan pokok ini sebatas penghantar insting saja karena cantik relatif yang mutlak itu yang jelek ya yeah. money is not everything uang bukan segalanya siap orang bisa beli kosmetik tapi nggak bisa beli cantik banyak orang cantik istrinya tapi nggak ada agamanya jadi nggak lama rumah tangganya lalu kedua turunannya lalu eh, harta wajah keturunan hartanya banyak yang lagi pacarnya jutawan sudah menikahnya sang sarawan sariawan karena ternyata yang dipakai apelnya mobil bapaknya maka kontraktor kontrak rumah agak dekat motor hati-hati jangan tergesa-gesa ketika mencari jodoh dalam Islam ada bimbingan Allahumma astaghfiruka ya Allah pilihkan untukku dengan caraMu memilihkan untukku biilmika dengan ilmuMu was takdiruka dengan takdirMu bikudrotika dengan ukuranMu Bisa jadi yang jadi istri kita hari ini Itu yang terbaik Karena yang cantik itu yang belum dijamah Dan itu pemberian Allah Maka syukuri dan Artinya perbaiki istighfar Cari dengan cara Allah Nanti Allah berikan yang terbaik buat kita Kalaupun Allah memilihkannya Seperti tidak signifikan Hadapi dengan kesabaran Itu bisa jadi ladang amal buat kita Maka konsep jodoh yang mau Pemirsa risalah hati pilih mana Fiturnya di Al-Quran banyak Satu Rumah tangga yang istri suaminya masuk neraka Siapa e, prototipenya Rumah tangganya Abu Lahab Istri suaminya masuk neraka gara-gara kompak dalam kemapsadatan, kerusakan Ada yang suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya pendurhaka Ada yang istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka Asia, manusia terbaik surga Istrinya Fir'aun, suaminya masuk neraka. Tentunya kita carinya yang ideal karena kesempatan masih diberikan. Mencari rumah tangga, kamu barok Nabi Ibrahim, seperti berkahnya rumah tangga Ibrahim. Dari suami yang bertauhid, lahir istri yang bertauhid, lahir anak yang bertauhid. Ini yang dimaksud baiti jannati. Mudahnya satu. Ingat ke Allah, hati jadi tenang. Ingat ke Allah, Allah bereskan semua urusan. Maka Ibrahim menitipkan istrinya di Bakkah, yang jadi Mekah sekarang tidak dibekali apa-apa dalam keadaan hamil besar. Kering kerontang gersang tapi ditipkan ke Allah maka dekat-dekat ke masjid biar rumah tangganya berkah seperti Hajar punya jam-jam akhir. Lalu Ibrahim enggak neko-neko setelah dapat jodohnya hanya berdoa Rabbij'alni muqimash shalah. Ya Allah jadikan turanku pendiri salat. Jadinya Ismail. Rezekinya jamaah berapa poin dari kurban yang dia dapat? Karena keyakinannya yang betul pada Allah Jadi konsep mencari jodoh dalam Islam Satu, harus adanya tauhid Dua, perbanyak istighfar Lalu istiharah Meeting dengan Allah Apakah ini yang terbaik? Ya Allah, karena ada doa anak sekarang memaksa Karena saking cinta dan bogohnya Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku Jangan jodohkan dia dengan siapapun Kecuali dengan aku Kalau memang dia dan aku bukan jodoh Jodohkan ya Allah Kalau memang dia dan aku bukan jodoh Dari sisimu biarkan temannya juga cute Nah itu halus Artinya ulah ngancam ke Allah Dengan doa yang dipaksakan Allah punya rencana kita punya rencana Yang terbaik adalah apa yang Allah berikan untuk kita Maka jangan berburuk sangka Siapapun jodoh dan sudah menjadi pasangan hidup kita Yang ingat kita bahas kali ini ada pola mencari jodoh di dalam Islam Ya Allah permuda jangan kau persulit Maka cari Unsur agamanya yang kuat. Kalau ingin dapat istri atau suami soleh, cari cowok yang suka ke masjid. Yang tidak meninggalkan Allah. Kebayang kalau cowok sudah lalai kepada Allahnya. Allah aja ditinggalin apalagi. Cari cowok yang bersandar, eh yang kajian atau jumatannya tidak bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Kenapa? Ustaz patokannya, psikologisnya kayak gitu. Kebayang kalau cowok kita jumatan dan kajiannya di masjid. Suka bersandar ke tiang dan ke tembok masjid. Berarti dia cowok tulang lunak. Cowok presto. Cowok yang tidak bisa menopang tulang punggungnya sendiri. Apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Hati-hati ya hati-hati. Maka Islam menyiapkan apapun konsep untuk kita bahagia. Jangan lupa bahagia. Bersama pencarian jodoh. tabak pemirsa risalah hati yang berharap. Dan mengharapkan kebahagiaan. Termasuk bab dalam perjodohan. Allah tidak mencelakakan dan menganjurkan dan mengarahkan kepada kebinasaan. Ada dalam quran surat Al-Furqan tentang tanda seorang yang dirahmati dan disayangi Allah, ibadurrahman, salah satunya yang senantiasa berdoa, Robana hablana min ajwajina wa lil imama." Artinya dengan doa mencarinya. Biarkan doa Yang bereaksi kepencarian siapa yang terbaik untuk mendampingi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Maka, "Rabbana ya Allah," Rob kami, hablana anugerahkan kepada kami min azwajina jina dari pasangan-pasangan kami. Min azwajina jina yatina, yang kemudian lahir seperti Nazmudin dan asaduddin, Berpisimisi dalam mencari jodohnya. Aku ingin lahir dari pasanganku orang yang bisa membebaskan Palestine. Al-Aqsa. Min ajuwa jina wadur yatina, lahir keturunan anak cucu. Ayun yang bertauhid. Yang enak dipandang mata hati karena ketaatannya kepada Allah dan kalau lihat anak hafid Quran, menutup aurat. Nah, ini harus dicari bibitnya. Ya, salah satunya dengan doa. Rabbana hablana min ajwajina a'yun sampai ke sananya waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan dari pasangan yang Kau anugerahkan untuk kami, lahir keturunan yang keturunan itu kemudian menjadi para pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi bangsa kita tidak jelas ini, tidak apik dalam masalah pencarian jodoh yang sebetulnya terencana dan direncanakan, tapi kita kurang baik, kurang asik, kurang teliti dalam merencanakan, terjebak wajah, terjebak harta, terjebak turunan, tapi kadang tidak memperhatikan usul yang terpenting, yang harus diperhatikan yaitu unsur ketauhidan, padbar, bidatidin, karibat, ya dah sari salah hati, tidak ada istilah terlambat untuk menentukan sikap, bagaimana kita mendapatkan takdir terbaik termasuk dalam urusan jodoh. Mari kita berikhtiar dengan doa. Inna Allah wa malaikatahu Allahumma ya Allah, nawwir qulubana, cayai hati kami binuri hidayatika dengan cahaya petunjukmu. mu Kama nawwartal ardo, sebagaimana Engkau mencahayai bumi ini dengan cahaya mataharimu, abad dan wa dan selama lamanya. Bimbing kami tuntun kami anugerahkan kepada kami Robbana hablana jina, dari pasangan-pasangan yang Engkau anugerahkan kepada kami wa keturunan yang lahir kemudian waj'alna lil Mutakina imama menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa karena qurrota ayun berketauhid kepada ya Allah wabij'ani muqima masalah. lahirkan dari jodoh-jodoh kami yang Engkau pilihkan untuk kami generasi yang mau mendirikan salat wamin min begitupun anak cucu keturunannya Robbana innaka anta samiul alim matub anina inna kana tawwabur rabbana gfir warhamna war duhna taqabbal minna wa jannah wa najina minan nar lana saana na ya allah persatukan kami dengan pasangan-pasangan kami jodoh-jodoh kami tidak hanya di dunia tapi berkumpul sampai ke akhirat rabbana atina fid dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa selamat mencari jodoh dengan pola yang islam sediakan semoga berbahagia sakinah mawaddah warahmah Barakallahu laka Wa baraka alika Wa jama'ah bainakuma Fikhoir Saya Bia Bendi Risalah hatiku